they is on Terima nantikan album terbaru saya saya si Basofa hanya di channel ARD Management jangan lupa like, subscribe, komen dan share, see you next time